Aduhu anas ta'inuhu min shooru'yan fushina wa min syi'atiyah malina man yatihi lalu falahulilalah wa man yudhil falahadiyallah. Asyhadu Allah ilaha illallah wahdahu lhasari kalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma baghd. Ayol ikhwah wa khatifillah azani allahu wa iyakum tambihat ala ahkam tahtasubil mu'minat Masuk pada Terkait hukum Sholat bagi wanita Yang sudah masuk Pada Pembahasan yang keenam kata beliau: "Hafidahulloh Taala wa idah khorajat ilal masjidil salat falabudamin muroatil adab ataliati dan jika wanita keluar ke masjid untuk solat. Maka harus menjaga adab-adab berikut ini Pertama, takunu mutasat tirotan bisyabi wal hijab al-kamil Hendaknya para wanita dalam keadaan tertutup dengan pakaian dan hijab yang sempurna Kolat Aisyah radhiyallahu taalaanha. Aisyah radhiyallahu taalaanha meriwayatkan hadis yang dikelol oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah menceritakan kanan Nisa'u yusallina ma'a Rasulillah saw. Wa Sumayan sorifna. Sumayan sorifna. Muta laffi'atin Bimurutihinna Mayu'rofna Minal gholas Muta faqun Dulu biasa Para wanita Mereka Ada beberapa mereka Yang ikut sholat Berjamaah Bersama Rasulullah SAW Di masjid Nabi Kemudian Mereka Segera Beranjak pulang dalam keadaan menyelimutkan diri mereka tubuh mereka dengan kain-kain yang menutup diri mereka, mereka tidak dikenal tidak diketahui karena Al gholas sisa-sisa gelap-gelapnya malam tuh, subuh jadi tidak dikenal yang tahu cuma ada sosok wanita, mereka bertutup berserimut dengan kain-kain yang mereka miliki itu yang pertama dalam keadaan tertutup sempurna dengan pakaian dan hijab sebagaimana pembahasan yang telah lalu syarat pakaian dan hijab bagi wanita yang kedua antahruja gairamutato yibatin wanita keluar dalam keadaan tidak pakai pewangiyan, tidak pakai parfum. Likholi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, latam nau imah Allah masjid Allah. Janganlah kalian larang hamba-hamba wanita Allah menuju masjid Allah. Dan hendaknya mereka keluar dalam keadaan tafilat. Tafilat diartikan ditafsirkan grey oh. romutato yaitu dalam keadaan tidak pakai wangi-wangian. Hadis diterangkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud. Ini jelas bahkan ada nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya para wanita ketika keluar untuk dalam keadaan tidak wangi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala nu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala nu qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyuma mar'atin asobat bukhuran fala tashhadanna ma'ana al-aisa al-akhir. Riwayat Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i rasulullah saw bersabda wanita siapapun ya, wanita mana saja yang sudah menyentuh bukhur wangian zaman itu kayak semacam dupa yang diasapkan ke dirinya atau cara yang lain artinya kalau dia sudah berwangi-wangian maka hendaknya dia jangan ikut menghadiri Sholat Isya bersama kita. Jelas adalah larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warwa Muslim, begitu juga lima muslim meriwayatkan min hadits Zainab dari hadis dari sahabatah Zainab imra'atu ibni Mas'ud istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum Idza shahidat ihtakunna almasjid fala tamus tsa tayyiban Apabila salah satu dari kalian ikut menghadiri salat di masjid maka jangan menyentuh wewangian artinya jangan memakai wewangian Beberapa hari yang tadi jelas menunjukkan apa yang dimaukan oleh al mualif Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan tentang syaratnya ini. Tidak boleh dalam keadaan berparfum. Qala al-Imamus Saukani, al-Imam Saukani dalam Nailul Author mengatakan fihi dalil ala anna khurujun nisa' ila al Di situ ada dalil bahwasanya keluarnya para wanita ke masjid Innamā yajūzu idhā lam yaṣḥab dhālika mā fi fitnah. Dikatakan boleh untuk keluar ke masjid salat. Dibolehkan itu hanyalah ketika dia tidak menggunakan tidak ada bersama dia sesuatu yang menimbulkan fitnah. Fitnah syahwat itu yang dimaksud bagi lelaki. Wa mā huwa fī taḥrīqil fitāḥrīqil fitnah. Dan apa saja yang bisa Menggerakkan fitnah Mengundang Sahwat Nahul bukhur seperti pewangian Waqala Dan al-imam Ashokani mengatakan Waqad hasola minal ahadis Annal izna lin nisa Mina rijal ilal masajid Iza lam yakun fi khurujihin Namayadnu ilal fitnah mintibin bin awhulliyin Aw ayyizina Dan terwujud dari hadis-hadis yang dibacakan tadi bahwasanya izin bagi wanita seorang suami atau wali bagi wanita mengizinkan istrinya atau yang lainnya untuk keluar ke masjid itu ketika keluarnya mereka itu tidak bersamaan suatu yang bisa mengundang kepada fitnah Entah itu pewangian Atau perhiasan Atau mana saja yang bisa Mengundang fitnah bagi lelaki Entah Selesai penukilan dari Al-Imam Asyakani Rahimullah Ta'ala Pertara yang ketiga Allah takhruja mutazayyinatan Bishyab walhulli Hendaknya tidaklah Dia keluar Dalam keadaan dia berhias Jangan sampai keluar rumah Untuk sholat, masjid Dalam keadaan dia berhias Bentuk hiasannya entah pakaiannya Pakaiannya Berhias, ya, tahu pakaian sekarang Walaupun itu mukena Tapi yang berbunga-bunga Yang ada ininya, itunya Hiasan Atau Hiasan yang memang hiasan Gelang, cincin, kalung, dan selainnya Qalat umul mu'minin berkata umul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a minan nisa' ma Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dari para wanita yang sekarang sudah aku lihat lamana'unna minal masjid pasti Rasul akan melarang mereka untuk datang ke masjid sama mana Bani Israil nisaa sebagaimana dulu Bani Israel merarang para wanitanya ke masjid mutafaqun berkata li um sokani dalam nailul author mengomentari perkataan aisyah tadi la ma raainah seandainya Rasulullah melihat apa yang aku lihat yakni kata li um sokani min husnil yaitu bagusnya pakaiannya pakainya sudah bagus-bagus lagi kalau lebih sekarang lagi. Baikkan sholat pun berhias-hias. Watib dan wewangian, wa dan perhiasan, wa begitu pula tabarud. kondisinya, gayanya, tingkahnya menonjol-nonjolkan perhiasan. Bergaya Wainamakan nanisa nisa Yahruz Najafil Murti Wal Aksiyati Wasimlati Al Ghilab mestinya para wanita keluar untuk solat tadi walaupun boleh untuk solat ke masjid mestinya keluar dalam keadaan memakai pakaian kain atau pakaian yang tebal sebagaimana syarat yang telah disebutkan dalam pakaian mestinya seperti itu. Wa imam Ibn al-Jauzi kitab Ahkam nisa Ibn al dalam kitab Ahkam nisa yang bagiil mar'ah an tahdharo mahma amkanaha in salimat yaslam annasu minha Sejukianya bagi wanita agar menghindari keluar rumah semampunya Semamumungin untuk jangan keluar rumah, karena seandainya dia selamat, dia sendiri tidak terfitnah. Akan tapi yang lain, para lelaki tidak menutup kemungkinan untuk terkena fitnah dari keluarnya dia dari rumah. Faidah torot ilal kurut, kalau terpaksa dia harus keluar rumah, khorojat dia keluar di idnizauciyah dengan izin suaminya. Fihei ateneri satin dalam kondisi yang tidak berdandan. Pokoknya kondisi yang tidak menarik. Dari sisi jalannya, gayanya dari sisi pakaiannya, nggak boleh ada wang wangian, nggak ada, ada perhiasan yang nampak. Wajah alat Tori Koha Filmawadi Al Khaliyah Dunasawarik Wal Aswak dan dia memilih jalan di jalan yang jangan jalan yang ramai orang berlalu lalang jalan-jalan besar pasar wah tarozat min simai sautihha dan benar-benar menjaga diri jangan sampai suaranya didengar wamasyat fi janibi ttriq la fi dan dia berjalan di sisi jalan yang pinggir jangan di tengah-tengah sehingga mudah orang melihatnya seperti ini penjagaan apa syariat bagaimana seketat itu karena kenyataan ya, karena kenyataan bohong saja ketika orang mengatakan Allah nggak ada nggak nggak mungkin lah itu bohong kenyataan banyak kejadian kan itu karena memang fitnah Zina alinna subus shahwat pinanisa memang seperti itu memang manusia lelaki ditakdirkan Bagian dari perhiasan ibadia untuk suka sahabat dengan wanita Maka yang ada syariat mengatur Supaya penyaluran sahabat itu sesuai syariat Boleh ketika sudah halal, nikah Kalau enggak maka dijaga benar-benar Supaya tidak ada penyaluran sahabat sedikit pun Dengan sesuatu yang tidak halal Ini enggak bisa di enggak bisa dihilangkan, enggak bisa ditutup-tutupi kenyataan ini, enggak oh, mungkin. Allah cuma sebentar. Masa cuma lihat pakaian minimal? Bisa. bisa. Karena Rasulullah mengatakan An-nisa aurah. Wanita itu aurat <hati> jika kharajat istasrahuunus syaitan. Kalau dia keluar rumah itu di dihiasi oleh setan. Walaupun dia berhijab, bercadar ketika sering rumah, Ya kalau coba tanya lelaki, lelaki, lelaki, lelaki, lelaki pasti tetap tertarik kan, pasti tetap, tetap pengen, pengen lihat, pengen, ya, tetap beda kan ketika dia melihat lelaki keluar dengan wanita walaupun berhijab, itu normal. Maka syariat membatasi para wanita. Seandainya pun dia selamat dari fitnah, dia nggak ada kemungkinan untuk ini. Tapi para lelaki yang melihat, melihatnya akan terfitnah. Qala Az-Zuhri, Al Imam Az-Zuhri mengatakan, Fanaro naru. Dzalika wallahu alam anna dzalika likayan fadzum nisa." Sehingga yang diinginkan kita melihat dari prinsip-prinsip syariat yang tadi memang supaya <koh> wanita itu Ya itu benar-benar tertutup banyak iya banyak pada asalnya dia di rumah ketika memang keluar dengan syarat-syarat yang seperti tadi Silakan lihat Syarah Al-Kabir Al-Muqni. Qala Al-Hum perkataan yang skani lagi beliau nukilkan dalam Nailul Authar, Al-Hadis. Dalam hadis tadi yang tadi, fihi di dalamnya anna yustahabbu, bahwasanya dimustahabkan, dianjurkan lil imam bagi seorang imam, pemimpin untuk mura'atu ahwalil makmumin, untuk memperhatikan, untuk memperhatikan kondisi makmum, wal ihtiyat dan benar-benar mengambil sikap hati-hati vidzinabi -hati. maqot yufzi ilal mahdur untuk menjauhi suatu yang mungkin bisa mengantarkan kepada perkara yang diharamkan mestinya diperhatikan dijaga benar-benar wajzinabi -benar. mawaki tuham dan untuk menjauhi Tempat-tempat yang nanti bisa tertuduh Tidak disukainya bercampur baur Ikhtilat antara lelaki dengan wanita Fiturukot Baik di jalan-jalan Fadlan lebih-lebih Di dalam ruangan intah, dijelas Prinsip Yang disebutkan oleh para imam Para ulama sejak dulu Enggak ada sedikitpun pembolehan ikhtilaf dan mestinya imam pemimpin memperhatikan ini untuk menjaga bahkan menutup pintu yang mengarah ke situ. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, al Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu beliau mengatakan wa yukhalifu nisau ar-rijal jama' fi asya'. Berbeda Para perempuan dengan laki-laki dalam masalah sholat jamaah Ada perbedaan Pada beberapa perkara Ahaduha Yang pertama La tata'ak kadu Fi haqkihina kata'ak kudihafirijal Sholat jamaah tidak ditekankan Bukan suatu yang wajib menurut pendapat yang mengatakan wajib atau bukan suatu yang muakat menurut pendapat yang sunahnya muakat bagi laki-laki berbeda dengan para wanita Enggak wajib juga enggak sunah muakat bukan suatu yang ditekankan benar-benar untuk menghadiri sholat jamaah Asani yang kedua takifu imama tuhnaus kalau mereka jamaah sesama mereka Imamnya bukan di depan tapi di barisan tapi cuma di di tengah. Asal isu yang ketiga, takifu wahidatunna khalfar rajul bi jambi Kalau dia sendiri dia di belakang. Tidak seperti kalau laki sama laki-laki di sampingnya. Kalau cuma berdua imam dan makmum. Tapi kalau wanita, dia enggak seperti itu. Dia di di belakang. ar rabiu yang keempat, idha solayna sufufan ma'rijal fa'akhiru sufufihin afzul min awaliha. Kalau mereka sholat berjamaah bersama jamaah laki-laki, maka yang paling utama adalah sof yang paling akhir, yang paling jauh dengan laki-laki. Bukan yang paling awal. Bukan yang paling depan. kalau justru paling dekat dengan Laki-laki Intah -laki. Selesai penukilan dari Al-Imam An-Nawiyuramu Wa Ta'ala Maka disimpulkan dari hadis, Dari riwayat Dari pernyataan para imam Yang dinukilkan oleh beliau Dari kitab-kitab imam-imam tadi Beliau menyimpulkan Wa mimma sabako Yuklamu Tahrimul ikhtilat Baina rica liwan nisa' Dari yang telah disebutkan di atas, bisa diketahui haramnya bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Yang ketujuh, Khurujun Nisa'i ila sholatil'id. Masalah yang ketujuh dalam bab sholat ini, keluarnya wanita untuk mengikuti sholat id. An-Ummi Atiyah radiyallahu anha. Dari Ummu hati radhiyallahu beliau mengatakan Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija hunna fil fitri wal adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar kita mengeluarkan para wanita mengikutkan para wanita menyertakan mereka untuk menghadiri Idul Fitri dan Idul Adha baik al awati wal huyat wa zawatil khudur semua wanita yang tua yang muda semuanya Fa'amal haydu fayak tazil Adapun kalau wanita yang sedang head, ya dia menjauh dari jamaah solat. Wa filafdin. Dalam lafal yang lain, al musalla wajahatnal khair wadawatal muslimin. Ada tambahan supaya mereka nanti ikut menyaksikan kebaikan, menyaksikan berkumpulnya kaum muslimin ian syar kebagian kaum muslimin Qala As-Sakani Al-Hiyam Sakari rahimallahu taala mengatakan wal hadis hadis ini wama ma fi ma'nahu dan yang semakna dengannya minal ahadits dari hadits-hadits yang ada itu qadhiyatun jelas memutuskan bimas masaur ya bi masru'ati khurujun nisa fil 'ain ilal al musalla Jelas menetapkan disyariatkannya Keluarnya para wanita di Menghadiri sholat eid, Idul fitri Atau menidul atah Di tempat sholatnya di tanah lapang Min ghairi farkin tanpa ada beda Bainal bikr antara yang masih Gadis, was tayib atau yang Sudah menikah, was syabah atau yang Muda, wal ajus ataupun yang tua Wal haid yang sudah haid Wal ghairi yang selainnya Gak ada beda, semuanya disyariatkan untuk Keluar menghadiri sholat Id. Malam takun mu'taddatan selama bukan wanita yang sedang masa iddah. Aw kana khurujuha fitnah atau kalau keluarnya dia itu menimbulkan fitnah. Aw kana lahu uzrun atau uzur yang lain. Intaha selesai bunyiklan dari Al Imam As-Sakhani as rahimallahu taala. Waqala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah mengatakan faqad akhbara al-mukminat anna solata hunna fil buyut afdhaluhunna min shuhudil jum'ah wal jama'ah ila al-'id fa innahu amarahun Nabi shallallahu hadis tadi mengkhabarkan bahwasanya wanita mukmin agar Bahwasanya sholat mereka di rumah itu lebih utama daripada menghadiri Jumat ataupun jamaah sholat kecuali sholat id karena justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk ikut keluar menghadiri sholat id wallahu alaahu alam kemungkinan karena beberapa sebab walla alam ahaduha yang pertama anahu Fisannati marrotain Karena solat id itu dalam setahun cuma dua kali Fakubila bi khilafil jumlah wal jamaah Berbeda dengan solat jumlah dan jamaah Secara umum Asani yang kedua Anaulay salau badalun Khilafil jumlah wal jamaah Karena enggak ada penggantinya Berbeda dengan solat jumlah dan jamaah Karena ada penggantinya Dia solat di rumah Faidah solatafi baytiya al-zuhru wa jamaah Jum'at ha, Penggantinya salat duhur Kalau salat id tidak ada penggantinya Asal isu yang ketiga Andau khurujun ila sohra Lizikrillah Itu adalah keluar di tanah yang luas Tanah lapang untuk mengingat Allah Untuk memuji Allah Takbir, tasbih Fahuwa syabihun bilhad Sama dengan haji Min ba'dil wujud dari sebagian sisi Walihada kana al-aid Al-akbar fi musimil had Muafaqatan Lail Haji sini menyebutkan uh, mengapa ketika solat id justru dianjurkan, justru di disuruh untuk ikut menghadirinya. Wakayyada asafiainya tu para ulama, para imam. Para ahli fikih dalam mazhab Syafi'i memberi catatan. Mazhab Syafi'i ini memberi tambahan bahakan khurujun nisa li solatil id bolehnya wanita keluar untuk salat Id itu tambah adat catatan, ada tambah syarat bi ghairi zawatil Bagi wanita yang tidak memiliki tingkah yang enggak apa ya? Enggak kemayu. Yang tingkahnya itu tidak menimbulkan, tidak nah, jalannya, gayanya, gerak-geriknya. Nah, kalau wanita seperti itu tetap enggak boleh. Qala Imam Nawawi rahimahullah Syafi'i bahkan Imam Nawawi mengatakan ini pernyataan Alimam Imam Syafi'i. Wal ashab dan murid-murid Imam Shafi Yustaha buli nisa Gairi zawatil hayat Dianjurkan bagi wanita yang Kondisinya tidak selain Zawatil hayat tadi Yang tidak memiliki tingkah yang Bisa menarik Dianjurkan bagi mereka untuk Mengaliri sholat Wa'ama zawatil hayat Fayukroh huduruhun Adapun yang wanita yang zawatul haiat maka tidak disukai untuk mereka menghadiri Sholat ila an qala sampai ini masih perlu kita al-Imam Nawawi dari pernyataan al-Imam Syafi'i dan yang lainnya dari para pengikut mazhab Syafi'i ila an sampai dikatakan beliau mengatakan wa idza kharajna Ustuhibah hurujuna fisiabin badalatin dan ketika mereka keluar untuk salat etadit dianjurkan keluar dengan memakai pakaian yang uh, buruk pakaian yang bukan hiasar ini sehari-hari walayalbis namayas yushiruhuna jangan memakai pakaian yang membuat dia nampak menonjol menjadi daya tarik. Bukan beli pakaian baru untuk salat. Wa yustahabu. Ayatanazhafna bilma. Boleh dia untuk membersihkan diri tapi sekedar mandi. Mandi dengan air. Enggak boleh sabunan. Gitu saja. Biar enggak wangi. Wa yakrahul atib. Tidak disukai mereka untuk pakai wangi-wangian. Bahkan di mazhab Syafi'i lebih keras lagi nih. Beliau mengatakan, "Haza ini tadi yang dikatakan dengan syarat yang ketat tadi, pakai pakaian yang buruk, enggak jangan pakaian yang menimbulkan perhatian. Haza kulluhu hukmul ajiz." Alawati layustahaina wanah ini untuk wanita tua yang sudah enggak ada di selera lagi sebenarnya. Wa masaba, ada pun wanita yang masih muda, waatul jamal yang masih cantik, wa mantustahal yang masih di bisa diinginkan oleh lelaki, fayuk hudur tidak memanggat di makroka tidak disukai untuk mereka menghadiri. Lima fidali min kofil fitnah. Alayhin wabin, karena itu mengkhawatirkan fitnah Ini ketatnya Madhab Syafi'i, kalau orang sekarang mengaku Ikut Madhab Syafi'i Seperti ini Bagaimana Untuk keluar Sholat id Yang setahun cuma dua kali Fa'in <tik> kilah <tik> Kalau ada yang mengatakan Ini masih pernyataan di dalam Madhab Syafi'i Kalau ada yang mengatakan Hadamu khalifu hadithu umi'atiyah al-mazkur ini menyelisih berarti hadis ummati ya yang justru memerintahkan untuk tetap keluar. Kulna. Kita jawab sabata ini dalam hadis sahih, seperti tadi. Kita katakan sabata fis telah sabit dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ana Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, "Lau adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisa lamana'ahunna kama muni'at nisa Bani Israil tadi." Aisyah mengatakan Seandainya Rasulullah mengetahui apa yang menjadi tingkah wanita sekarang pakaiannya bagus-bagus pasti Rasulullah akan melarang mereka. Dalilnya ini, ini di zaman mereka yang model itu nggak seaneh-aneh sekarang. Wali Analfitan Wa Asba Bashar Fiyasil Akshor Kasi Rotun dan lebih-lebih fitnah sebab-sebab kejelekan di zaman ini lebih banyak bihilafil asril awal wallahu a'lam berbeda di rasanya lalu mereka lebih menjaga keimanannya lebih punya malu berbeda dengan di zaman di zaman mereka Imam Syafi'i dan Imam Imam murid Imam Syafi'i ketika itu maka Ash-Shalih bin Fauzan Al-Fajri mengatakan qultu wa fi asad maka kita katakan di zaman kita ini lebih parah lagi. Qala imam Ibnu jauzi fi Kitab Ahkamun Nisa. Ibnu al-Jauzi mengatakan dalam Ahkamun Nisa, qultu. Kita katakan qad bayyana ana nisa mubah. Kita telah jelaskan Bahasanya keluarnya wanita mubah, Lakin akan tapi ila khifatil fitnah bihin aw minhun fal intina minal khurud afdhal. Akan tapi kalau khawatirkan ada fitnah, terfitnah dengannya atau justru mereka yang terfitnah, maka justru melarang dari keluarnya mereka dari rumah itu lebih utama. Dia Anisah as-Saudrel awal kunna ala gairi mana sah Anisah wajad zaman alayu akalika rizal. Karena para wanita di generasi awal umat ini para salaf mereka tidak sama, tidak seperti generasi sekarang. Para wanita, begitu juga para laki-lakinya Intaha Kata Asyih Soalif bin fauzan memaksudkan Kanu ala wa ro'in azim Dulu mereka dalam keadaan kondisi Sangat menjaga keimanan mereka Sangat malunya sangat Takutnya kepada Allah untuk berbuat maksiat Berbeda dengan sekarang Maka setelah penukilan-penukilan ini asy Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan mengakhiri pembahasan ini. Ya, dengan beliau mengatakan Wa min hadhihi Dari nukilan-nukilan ini ta'lamina. Kalian mengetahui ayatul ikhtil muslimah wa hai muslimah. Anna khuruu jaqil salatil idh masmuhun bihi syar'an bahwasanya keluarnya engkau untuk salat id itu dibolehkan secara syariat bisyartil iltizam dengan syarat sungguh-sungguh wal -sungguh, ihtisam konsisten dengan menjaga menutup aurat menutup diri wa qasdu takarrub dan benar-benar hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah beribadah wamusharakatil muslimin ikut bergembira dengan kaum muslimin menyaksikan syiar kaum muslimin vidakwatiin da dalam pujian doa-doa mereka kepada Allah subhanahuwataala waidhari syiaril Islam menampakkan syiar Islam mestinya hanya ini benar-benar niatannya untuk itu dan kondisi dirinya harus dalam berpakaian atau bertingkah, berjalan sebagaimana yang telah disebutkan di atas walaih salmurad bukan yang diinginkan minhu dari keluarnya para wanita untuk menghadiri sholat id tidaklah yang dimaksudkan itu untuk ardu zinah untuk pameran perhiasan wata'arud lil fitnah bukan juga untuk menghadirkan diri untuk fitnah fatanabbahi li zalik mestinya Ingatlah para wanita muslimah akan maksud tujuan keluarnya Para wanita dibolehkan bahkan diperintahkan untuk ikut keluar menghadiri sholat Dan kita tahu kita tambahkan untuk menghadiri ibadah saja sedemikian rupa Pembahasan para ulama Bahkan di kalangan syafi'ah sampai seperti itu Yang mudah-mudah sebenarnya tidak dianjurkan Itu untuk orang yang tua-tua saja sekarang bagaimana kondisi yang memang justru kebanyakan untuk menghadiri sholat id Memang untuk menampilkan pakaian yang terbagus Sudah disiapkan satu bulan sebelumnya Dengan pewangian yang paling perhiasan semua keluar Sepatu, sendal, semuanya show Malah jadi medan untuk menampilkan perhiasan seluruhnya Yang belum pernah dipakai sebelumnya ini jelas berbeda dengan maksud sholat id Nah bagaimana kalau untuk yang bukan ibadah nah, Ini menjadi mestinya menjadi uh, pelajaran bagi kita Muslimin, muslimat terkhusus Akhwat, salafiyat Bagaimana bimbingan para ulama Maka di sini jelas kita mengetahui, kita faham Mengapa kemudian Salafin di Indonesia khususnya Begitu mengecam tingkah pola Dai-dai rojak Yang malah justru Menghasung memberikan contoh Untuk bermudah-mudahan dalam ikhtilat Jelas itu penyimpangan Pemikiran, penyimpangan ilmu Penyimpangan Fitroh Jelas-jelas itu Aneh kalau dikatakan itu bukan penyimpangan. Karena para ulama sejak dulu, para imam, sampai sekarang, sangat begitu ketat. Melarang adanya ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Wallah Wallahualam biswab. Kalau ada yang ingin disampaikan.